Yang berbahagia, puji serta syukur kita panjatkan daripada Allahumma Hal Taalaq, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam satu acara yang luar biasa. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan hidup kita Rasul besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berkumpul dalam satu acara yang sangat bagus, yaitu training dan edukasi pengurusan jenazah secara islami. Alhamdulillah pada pagi hari ini, tamu kita dari Azhar Peduli Umat, serombongan telah hadir di tengah-tengah kita. Pada pagi hari ini, sebahagian se acara, banyak sekali, namun ada beberapa hal yang tidak tidak bisa kita laksanakan dan pada akhirnya kita akan melaksanakan ke inti, yaitu tentang realisasi atau sosialisasi pengurusan jenazah. Kami memohonkan doa kepada ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah yang hadir bahwa Putra Ketua Umum hajirin telah sedang dirawat di Rumah Sakit Pertamina dan beliau memohonkan bersama dan maaf tidak menghadiri acara tersini. Baik Bapak Ibu untuk selanjutnya untuk mempersilakan apa yang tadi disebutkan bahwa acara kita langsung ke acara inti yaitu realisasi yang aktif, atau usia, yaitu dari Ustadz Deden sebelum pelaksanaan tata cat pengurusan jenazah. Kepada Ustadz Deden, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalamu ala asrafil amjai wal mursalin Sayyidina Muhammadin al-Khata minnabiyyin Wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'du Wabisrahli sadri wa sirri amri Wahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli yafqahu qawli Allah taala fil Qur'an al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut ila akhir Yang kami hormati, Ketua Umum DKM Masjid Al-Muhajirin. Yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dan menerima amal kita mudah-mudahan langkah kaki ibu dari rumah langkah kaki bapak dari rumah itu menjadi sebuah amal menjadi sebuah pahala untuk kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan melalui hadisnya Mani takolak ia ta'ala ilman Ghufir lahu ma taqaddama min dzambihi Barang siapa yang melangkahkan kakinya li ta'allama ilman untuk mencari satu ilmu ghufir lahu qabla ayyahuta maka Allah akan mengampuni dosanya sebelum melangkahkan kaki keluar dari rumah nah mudah-mudahan Langkah kaki ibu bapak dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni menjadi amal ibadah yang bisa menebus dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puja dan syukur, marilah kita panjatkan kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan kudrat dan irodatnya kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi. Di acara terpuji, acara ini kerjasama al-azhar peduli umat bekerja sama dengan pengajian ataupun majlis taklim yang diadakan oleh Dai KM Masjid Al-Hajiri. Ibu Bapak yang kami hormati. Masalah terpuji ataupun training edukasi pengurusan jenazah secara Islami. Sebelumnya saya mohon maaf, Bu harus memberikan ceramah di depan ibu-ibu. Harus memberikan ceramah di depan bapak-bapak tentang kematian. Misteri dibalik kematian. Sebetulnya ada apa dengan kematian? Kalau kita kaji dalam sebuah ayat Allah SWT. Ketika orang memahami ayat ini. Ketika orang menafsirkan Ayat ini, maka orang Tersebut akan merinding Kenapa? Kulunafsin za'ikotul Maut Setiap yang berjiwa Akan merasakan Mati Yakin Pak? Yakin Pak kita akan mati? Ibu yakin kita akan meninggal Maka Ketika orang Membacakan ayat ini kemudian menjiwai ayat ini maka orang akan sedikit tersenyum, orang akan sedikit tertawa, orang akan sedikit bercanda. Kenapa? Yang namanya kematian itu adalah suatu kata yang tidak asing di telinga kita. Kita sering meninggal, orang mati tertabrak, orang mati mak, apa sedang makan langsung meninggal, orang lagi ceramah langsung meninggal. Itu kata mati Itu sering kita dengarkan oleh telinga kita Akan tetapi Yang namanya kematian Sangat menggetarkan jiwa Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Quran surat al-imran Berfirman maut. Setiap jiwa akan Merasakan mati Hewan pun akan mati Setiap jiwa bahkan manusia Baik yang cantik Baik yang kaya, baik yang apa lagi, yang dermawan, yang pelit, semuanya tukang kubur, tukang gali sumur, tukang bubur dan lain-lain pasti akan masuk kubur. <tuh> Tinggal yang menjadi pertanyaan, apa alasan kita tidak beramal, padahal setiap jiwa akan merasakan mati. Benar gak, Pak? Kenapa orang banyak yang tidak beramal Karena mereka tidak mengimani Mereka tidak memahami akan adanya kematian Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam Quran surat An-Nisa ayat 78 Bismillahirrahmanirrahim Aina mataku mewujudkanmu maut walau kuntu fiburujimushayyadang di mana saja kamu berada kematian akan mendapatkan kamu kendatipun kamu berada di benteng yang sangat kokoh ibu bapak yang namanya kematian tidak bisa kita hindarkan. Ya Allah, jangan jangan ambil dulu nyawa saya. Saya belum bisa beribadah kepadamu. Tidak bisa seperti itu. Fa iza ja'alhum la yastakhiruna ta' atau wala yastaqdimun. Ketika ajal datang maka tidak bisa didahulukan, kemudian tidak bisa di, diakhirkan. Ketika kita rajin salat, ya Allah cabut saja nyawa saya sekarang karena saya lagi rajin salat. Ketika kita ada pengajian seperti ini, ya Allah ambillah nyawa saya. Saya lagi di masjid yang namanya ajal tidak bisa seperti itu. Dan bahkan yang namanya kematian tidak ada yang tahu. Li ummatin ajal. Setiap umat pasti akan menemui ajalnya. Faidahnya ajalulhumla ya takhiruna sah atau wala ya Ajal itu tidak ada yang tahu kapan datang. Tidak bisa didahulukan dan tidak bisa diakhirkan. Maka dengan hal ini Ibu, apa alasan kita tidak beramal? Mudah-mudahan dengan adanya acara seperti ini, ini salah satu kata Rasul untuk mengingat kematian. Karena kematian adalah sunnah seluah yang tidak bisa kita hindarkan. Presiden pun yang dijaga oleh Kopassus atau pasukan khusus, tidak bisa menghindari yang namanya kematian. Apalagi kita manusia biasa Mobil Rumah besar Perusahaan banyak Uang melimpah Semuanya tidak bisa menghalangi Ketika ajroil Ketika ajroil datang untuk mencabut Nyawa kita Ketika ibu Ibu boleh lihat di youtube Ibu pernah mengalami Orang yang tadinya misalkan bertemu Dengan bapak Eh sorenya diberitakan meninggal Ibu misalkan ketemu paginya, ternyata duhurnya mereka mau berangkat ke pasar, ternyata ada informasi pas di jalan mereka tabrakan, kemudian meninggal. Ada yang seperti itu? Ada, teman-teman. Ya kan? Yang namanya ajal, mau di mobil, mau di mal, mau di rumah sakit, orang tidak bisa dihindarkan. Maka siap-siaplah ajal datang kepada kita. Siap-siaplah ajal akan datang kepada kita. Boleh Ibu lihat di bawah, tidak ada yang bisa menyaksikan bahawa maut datang tanpa melihat orang yang akan dijemput. Kita melihat, misalkan ajal ia datang, tidak ada yang tahu. Yang pasti ajal itu sudah datang di depan kita, ajal itu ada di samping kita, ajal itu ada di samping kita, di depan kita, di belakang kita, di atas kita, di bawah kita. Itu adalah yang namanya ajal, tidak ada yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu Orang ahli teknologi pun Tidak bisa menemukan Ajal kapan datang Kemudian ibu Tidak ada yang mustahil Mustahil saya akan meninggal Masih muda Mustahil saya meninggal Orang badan saya masih kekar Orang badan saya masih kuat Saya sanggup membawa mobil dari Jakarta Ke Jawa tidak ada yang mustahil untuk Allah. Kita perhatikan Quran surat Luqman ayat 34. Al-arhami wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadah. Wa ma tadri nafsum bi ai ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi ini kapan dia akan mati. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa yang namanya ajal, yang namanya mau tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan pak, tinggal kita memilih apakah ketika ajal datang kita akan dipanggil oleh malaikat? Ataupun ketika ajal kita datang Orang yang memanggil kita adalah setan Bapak mau pilih yang mana? Mau dipilih dipanggil malaikat? Atau dipanggil oleh setan, Bu? Ibu, ketika ajal Ibu datang Ibu pengen dipanggil sama malaikat Apa ingin dipanggil sama setan, Bu? malaikat yang memanggil maka beliau akan berkata ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah hai jiwa-jiwa yang tenang kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya itu ketika ajal ibu yang memanggil adalah mala malaikat tetapi sebaliknya ketika Setan yang memanggil, maka dia akan memanggil, wahai jiwa-jiwa yang busuk. Keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Bayangkan bu, ketika kita dipanggil oleh malaikat, kita dipanggil dengan wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridoinya. Itu yang memanggil malaikat tetapi ketika ajal kita akan dicabut maka yang memanggil setan maka setan berkata wahai jiwa-jiwa yang busuk keluarlah dari jiwamu dengan penuh murka dari Allah Subhanahu wa taala ibu yakin mau dipanggil sama setan apa malaikat bu mau dipanggil malah malaikat kenapa karena memang dipanggil malaikat orang tidak akan menyesal orang tidak akan menyesal dengan kematian tetapi kalau dipanggilnya oleh setan maka setan menghina kita terlebih dahulu baru dicabut tetapi ketika malaikat yang memanggil kita maka malaikat wahai jiwa-jiwa yang tenang, keluarlah dari jiwamu dengan penuh ketenangan, dengan penuh kepuasan untuk menghadap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan yang ada di sini bukan dipanggil oleh setan tetapi ketika aja datang maka yang memanggil adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lanjut Bu. Jadi yang harus dipersiapkan apa ketika ajal meninggal yang harus dipersiapkan adalah yang pertama kita bertobat. Sebelum ajal datang kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Allah maha gofur, Allah maha rohim, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Maka bertobatlah wahai manusia, kita sebagai manusia sebelum meninggal bertobat. Yang tadinya suka mabuk Yang tadinya suka berzina, Yang tadinya suka main perempuan Yang tadinya suka main laki-laki Sebelum meninggal Maka bertobat nah, Itu yang harus kita siapkan Kenapa? Karena kita akan tidur yang panjang Kita akan tidur yang panjang Bagi orang yang tidak menikmati alam kubur tetapi kalau bagi orang yang menikmati alam kubur seribu tahun bagaikan hanya satu hari di alam kubur. Dalam surat Yasin dikatakan qul ya wailana <tik> man ba'atsa min marqadina hadha ma Ternyata inilah janji Allah. Ternyata yang dulu dikatakan oleh guru, yang dulu oleh dikatakan oleh Rasul. Ternyata kolu yawi lana mamba asana mimar korina haza mawa ada rahmanu asoda kal mursalun. Ternyata benar apa yang disampaikan oleh utusanmu. Itu Pak. Yang pertama adalah bertobat. Kenapa bertobat? Allah yakin mengampuni dosa Tidak seperti manusia benar gak bu? Kalau manusia punya dosa Sesama manusia Selama dia belum Minta maaf sama saya Saya tidak akan memaafkan dia Betul pak? Iya pak? Betul pak? Ibu ketika marahan dengan tetangga Pasti sebelum dia minta maaf Sama saya maka saya tidak akan memaafkan dia tetapi Allah tidak seperti itu. Walaupun dosa kita buih lautan, Allah tetap akan mengampuni kita. Misalkan ibu lagi bertengkar dengan suami ataupun dengan istri. Kata bapaknya, wah, si mama gak bakalan saya maafkan mama sebelum kamu cium tangan saya. Sebaliknya, papa saya pun tidak akan memaafkan papa sebelum papa menelpon saya. Seperti itu. Tetapi Allah tidak seperti itu. Walaupun manusia kotor dengan dosa. Walaupun manusia kotor dengan hal perbuatan maksiat. Ketika kita meminta maaf sama Allah. Yakin Allah akan mengampuni dosa kita. Maka sebelum ajal menghampiri kita. Persiapkanlah taubatan masuhah. Supaya Allah mengampuni dosa kita. Dan menjadikan kita sebagai makhluk yang mulia di hadapannya. Kemudian. Yang kedua menjaga sholat lima waktu. Kenapa, kenapa Pak sebelum sholat, sebelum jam datang kita harus menjaga sholat lima waktu? Nih Pak, kalau kita orang yang selalu melaksanakan sholat tepat pada waktunya, telat sepuluh menit jiwa kita tidak akan tenang, Benar gak, Pak? ketika ibu yang sering melaksanakan sholat lima waktu, telat setengah jam belum melaksanakan sholat, maka jiwanya tidak akan tenang kenapa harus menjaga sholat lima waktu, misalkan ibu, kita melaksanakan sholat duhur, yakin sholat asar kita bisa melaksanakan yakin bu ketika kita melaksanakan sholat duhur, yakin kita bisa melaksanakan sholat asar belum tahu kan Antara asar atau antara duhur dan asar Apakah ajal akan menjemput kita Misalkan ibu ataupun bapak dari kantor Pulang setengah empat Ah sholatnya ntar aja di rumah Yakin pak sampai ke rumah Yakin bu sampai ke rumah Misalkan ibu ke mal Ah ke pulang dari mal Ntar aja sholatnya di rumah saja Yakin bu Nyampe rumah ajal ibu masih ada Maka harus menjaga sholat lima lima waktu. Kenapa harus menjaga, ibu? Salah satu ajaran Rasul yang pertama kali dihisab oleh Allah, yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Ketika sholatnya bagus, maka amal-amal yang lain pun ikut bagus. Tetapi ketika sholatnya jelek, maka amal yang lain pun ikut jelek. Ibu, ibaratnya sholat itu angka 0. Sebelum ada 1, sebelum ada 2, sebelum ada 3, sebelum ada 4, pasti ada angka 0. Ibu pengajian, ibu pengajian kemana? Ke Bintaro misalkan. Ataupun ke Masjid Agung Al-Azhar pengajian. Tetapi sebelum pengajian ibu tidak melaksanakan sholat Maka ibu belum mendapat nilai apapun Ibu sholat itu 0 Tidak akan ada angka 10 kalau tidak ada angka 0 Benar gak bu? Tidak ada angka 10, tidak ada angka 20, tidak ada angka 100 Kalau tidak ada angka 0 maka disinilah letak sholat untuk menenangkan jiwa, letak sholat tempat mustajab doa, kemudian sholatnya, sholat itu adalah akrabu bainal abdi warobdi as sholah De paling dekat akrabu itu kalau dalam ilmu alat fiil tabdil lebih lebih dekat Allah dengan abdinya yaitu asolah waktu sholat maka ketika sholat ada robi apa bu doa ketika doa istirahat dari sujud ataupun doa duduk antar dua sujud Rabbik firli, warhamni, wajburni, warfaqni, warzukni, wahdini, waafini, waqfuani. Itu doa yang disampaikan untuk menjaga kita, untuk memberikan rezeki kita. Itu yang kedua. Mudah-mudahan yang di sini selalu menjaga solat lima waktunya dan menjaga solat-solat yang lain, ya bu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah yang terakhir sebelum ajal ataupun kematian menjemput kita. Maka yang terakhir, tunaikanlah zakat. Tunaikanlah zakat. Kenapa bu? Karena ketika ajal datang, ketika ibu akan dikuburkan, harta melimpah, mobil ada enam. Rumah tingkatnya empat Perusahaan di mana mana Semuanya tidak akan Masuk kubur Maka tunaikanlah hak-hak Orang lain Karena di harta kita Al-Malu wal-Mahru Di antara Hak-hak harta kita Ada hak orang lain Yang harus kita keluarkan 2,5% sebelum menikmati hasil jeripayah kita, hasil usaha kita, maka lebih baik disedekahkan ataupun dizakatkan terlebih dahulu. Kenapa Bu? Karena zakat ini adalah untuk mensucikan jiwa, untuk mensucikan harta. Ketika harta yang ibu peroleh tidak disucikan terlebih dahulu, maka keluarga kita mungkin memakan harta yang kotor. Tetapi kalau hartanya dibersihkan terlebih dahulu dengan meluarkan zakat. Maka ibu akan mendapat pertama watu zakihim. Kedua tutoh hiri tutoh terus. Hudmin amwalihim sodakotan tutoh watu zakihim. Allah ambillah harta dari saudaramu. Waktu tohiruhum pertama akan mensucikan. Kedua, waduzakihim akan membahagiakan kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan sholatnya. Tepat waktu dengan zakatnya ditunaikan terlebih dahulu maka Allah akan mengampuni dosa kita maka Allah ketika ajal menjemput kita yang datang bukanlah setan tetapi yang datang adalah malaikat malaikat Allah yang untuk yang memanggil kita Ya Ayuhan Nabsul Mutmainnah Irjiilah بِرَاضِيَةٍ مَرْضِيَةٍ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ITU MALAIKAT YANG MEMANGGIL KITA WAHAI JIWA-JIWA YANG TENANG KELUARLAH KEMUDIAN MENUJU ALLAH MENUJU TUHANMU DENGAN PENUH KERIANGAN فَادْخُلِي فِي عِبَادِي MASUKLAH KE DALAM SURGAKU فِي عِبَادِي KARENA KEABDIANMU TERHADAPKU Waduhuli jannati dan masuklah kepada surgaku. Alangkah indahnya bu, ketika ibu dicabut nyawa, malaikat menjemput kita, kemudian dipanggil, silahkan ibu Ning masuk ke surgaku, kata Allah. Silahkan ibu-ibu majistalign al-muhajirin untuk masuk ke surgaku, kata Allah dalam Al-Quran. Silahkan Bapak-bapak yang ada di wilayah DKM Masjid Al-Muhajirin untuk masuk ke dalam surgaku. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan Ibu semua yang ada di sini termasuk orang-orang ketika meninggalnya yang dipanggil bukan malaikat apa yang manggil bukan setan tetapi yang manggil adalah malaikat. Amin ya Allah ya Rabbang kami. Itu Bu ya yang bisa saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan di balik misteri kematian kita mendapatkan hikmah. Yang memang hikmah ini adalah sangat luar biasa. Hikmah ini yang mudah-mudahan kita dapatkan dalam perjalanan ini, dalam pelajaran ini. Ya kan? Disunahkan oleh Rasul untuk apa Bu? Kafa bil mauti, maut Jadikanlah kematian sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk Apa? bahwa memang kematian itu adalah sebuah petunjuk untuk kita untuk menjalani kehidupan. Ternyata kita akan meninggal suatu waktu, Ibu. Ketika Ibu mengkafani, maka bayangkanlah diri kita. Oh, ternyata suatu saat saya akan dikafani seperti dia. Ketika Ibu memandikan, suatu saat saya akan ditelanjangi, kemudian dimandikan oleh oleh orang karena kita tidak bisa apa-apa. Ketika orang gendong, apa namanya? jenazah, maka bayangkan diri kita, jangan sambil ketawa, maka bayangkan diri kita suatu saat kita akan ditandu oleh orang lain tanpa hanya kita bisa menangis kemudian suatu waktu kita menguburkan di, di atas kuburan jangan sambil ketawa, tetapi itu sebagai mau idoh, sebagai pelajaran bahwa suatu saat kita akan dikuburkan, akan diinjak-injak akan ditutup oleh tanah kita itu kita, diri kita Maka memang benar Rasul menyampaikan, Kapa milmauti mawidokum jadikanlah kematian sebagai petunjuk untuk kita. Sebagai petunjuk apa? Motivasi untuk kehidupan maju ke depan. Jangan menengok ke belakang. Yang lalu biarlah berlalu, tetapi ratapilah masa depan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bu? Buah dukuh dibelah dua, cepat dimakan nanti berkarat. Kalau rindu kepada saya, cepat datang dan kirimlah surat ya Bu ya. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila umur kita panjang, bolehlah kita bertemu kembali dengan ibu-ibu yang gagah berani dan bapak-bapak yang mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullahu khairan kathir kami ucapkan kepada Ustaz Haji Deden yang telah menyampaikan ceramahnya. Dan acara selanjutnya adalah sosialisasi pengurusan jenazah atau pembahasan fikih-fikih jenazah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Gusnanto. Kita tunggu sebentar ustaznya sedang berwudu. Ya, Koordinator Tim Al-Azhar Peduli Umat Kepada Bapak Haji Misbah Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Wa bihi nasta'in wa'ala umuri dunia wad-din Wa'ala alihi wa ajmain La hawla wa'ala kuwata illa billahil aliyil alihi azim Amma bat Pertama-tama, yang Pertama-tama, yang paling utama, yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua DKM Pengurus Masjid Al-Muhajirin Yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Majelis Taklim Di sini program ini Training dan Edukasi Pengurus Jenayah Secara Islami Adalah salah satu program layanan jenayah gratis Layanan jenayah gratis adalah layanan yang diperuntukkan oleh jenayah secara gratis yang dikhususkan untuk orang yang kurang mampu atau untuk orang do'afah. Sebenarnya masih banyak program-program dari Al-Azhar Berdilumat khususnya untuk layanan jenayah gratis diantaranya adalah terpuji ada juga pesantren sehat, dan ada juga sosialisasi tentang kesehatan ke daerah perkampungan atau daerah kumuh. Untuk selanjutnya, layanan jenazah ini yang diperuntukkan untuk kaum duafa, kita melayani untuk daerah Pulau Jawa dan untuk daerah Pulau Sumatera itu, hanya sampai ke Lampung, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Untuk kedua kalinya, kami di sini sebagai tim berterima kasih kepada Ketua Dewan Pengurus Masjid Al-Muhajirin atas tempat dan waktunya sehingga terjalinlah atau terselenggaralah acara terpuji atau training edukasi Pengurusan jenayah secara islami. Kedua kalinya kami di sini sebagai tim memohon maaf apabila kami di sini ada kesalahan mungkin dalam bersilaturahmi atau sikap kami yang kurang berkenan di hati. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar besarnya. Cukup sekian dari saya. Akhir salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya ucapkan kepada Ustaz Haji Misbah Yang telah menyampaikan sambutannya Dan yang selanjutnya adalah Yang tadi kita sampaikan adalah Asosiasi pengurusan jenazah Atau fikih pengurusan jenazah Yang akan disampaikan oleh Ustaz Wanto waktu dan tempat kami persilakan. A'udzubillahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kayaknya kalau ngomongin masalah jenazah, ngomongin masalah mayit ibu-ibunya lemes duluan. Apalagi saya lihat di sini banyak yang balita. Bapak-bapak 50 tahun ke atas. Jadi ingatnya pasti lebih banyak Wah jatahnya tinggal dikit lagi nih. Akhirnya ketika ngomongin hal-hal seperti ini Jadi lemes Sampai jawab salamnya juga Kayak belum sarapan Sekali lagi yang semangat ya bu ya Karena kita mempelajari Tajih Julmaid ini tujuannya untuk Memotivasi Bukan untuk mengingatkan kematian Kemudian jadi tidak semangat Yang lebih parahnya ada kejadian ibu-ibu yang stres, kena takut anaknya susah di dunia, dimasukin ke kolam ambek mati. Tujuannya supaya anaknya masuk surga, tidak susah di dunia. Ya, ini kesalahan fatal. Ya, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillahiladzim. Jalal mawta walhayata liyabluwakum Ayyukum ahsanu amalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu adna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu allazila nabiya ba'dah Allahumma Fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa man sabi'a sunnatahu ila yaumiddin Amma ba'd Yang saya hormati Yang sama-sama kita muliakan Para astatif Tuan Guru Bapak-bapak ustaz Ibu-ibu ustazah Saya yakin di sini Pada hadir Walaupun saya belum mengenal Bapak-bapak dan saya tidak Tidak bisa menyebutkan Namanya satu persatu tapi dengan segala takzim saya, hormat saya, izinkan Di sini kami dari tim Al-Azhar Peduli Umat Untuk menyampaikan sedikit, ini hanya yang tertulis Karena nanti biasanya realita di lapangan agak sedikit berbeda Di, di lain tempat, lain caranya Jadi nanti ini bisa kita diskusikan kalau memang ada yang berbeda dalam cara penyelenggaraan jenazah atau mengurus jenazah. Juga yang saya hormati baruhajjah Bapak -bapak ibu Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini juga umumnya Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, kalau kita ngomongin masalah tajihizul ma'id, sebetulnya yang biasanya dipraktekkan itu cuma satu, yaitu cara memandikan dan mengka'fani. Yaitu e, dua, memandikan dan mengka'fani. Karena memang yang pakai teori, Artinya teori yang sifatnya praktis adalah memandikan dan mengkafani, dan ini nanti pasti caranya berbeda-beda karena memang tidak ditetapkan aturan secara khusus. Nah, kalau yang lain-lainnya sebetulnya tinggal kita baca di buku-buku fikih, -buku kita pelajari dari Ustadz dan Ustadzah, saya yakin sih tidak banyak perbedaan. Jadi artinya. Kadang-kadang kita ini terlalu fanatis. Terlalu fanatis. Wah, golongan ini caranya begini, golongan itu enggak boleh begini. Akhirnya ketika mayit meninggal, kita berantem dulu mau pakai cara yang mana. Nah, padahal secara garis besar sudah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal tambahan-tambahan yang kecil-kecil itu tergantung kreativitas kita. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau ngomongin praktek, jelas yang ahlinya adalah Ustaz Ujang Karyana dan Ibu Ibu kami, Bu Bu Febri namanya. Kenapa? Beliau-beliau ini praktisi. Praktisi Pak Ujang Karyana, beliau sudah pernah berpengalaman Menyelenggarakan atau mengurus Maid yang bahkan bentuknya Susah dikenali Sampai <Sarang pintu> diantar tuh ke Jawa Bayangin Dan Alhamdulillah karena servisnya memuaskan Sampai sekarang tidak ada satupun yang protes Iya Iya Iya Artinya disini Kalau untuk masalah praktisi, bagaimana nanti kebiasaan-kebiasaan di daerah dan sebagainya kita bisa bertanya kepada beliau langsung. Karena pasti beliau sering melihat kebiasaan-kebiasaan di daerah tertentu yang berbeda dengan kebiasaan yang kita lakukan. Nah, dan di sini pun kami harapkan kita semua di sini aktif, terlebih lagi para guru kami, para asatidz, kiranya kalau nanti ada sesuatu yang Mungkin berbeda pandangan, silakan diluruskan. Sila, silakan diluruskan, karena ini masalah masalah yang kadang-kadang kecil, malah itu yang menjadi pemicu perpecahan umat di antara kita. Nah, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang saya hormati, kita langsung saja. Kalau ngomongin Tajwidul Ma'id, biasanya. Kita mulai dari Gorzorohnya, dari menjelang Sakaratul Mautnya. Saya enggak enak ini sebenarnya duduk di sini. Saya lihat banyak orang-orang tua saya. Jadi saya milih berdiri. Ya, kalau jelas kalau masalah Taajizul Ma'ad ini kan pardunya adalah pardu Kifayah Radul Kifayah itu yang kita pahami Jika sudah ada orang yang mengurus Maka yang lain sudah lepas dari kewajiban itu Jadi gak mesti satu kampung ngurusin mait Sekaligus semuanya juga akan gak bisa bu ya Mandiin, wah saya harus mandiin nih Ntar saya berdosa kalau gak ikut mandiin Akhirnya sekampung mandiin semua malah berhabis Ya cukup beberapa orang Asal sudah ada yang mengurus Yang lainnya sudah lepas ha -ha. Cuman permasalahannya Kadang-kadang kita terlalu terlena Dengan hal itu Terus kemudian ditunjuk satu orang Yang penanggung jawab yang namanya Amil Biasanya Amil ada dua Amil bapak-bapak Dan Amil ibu-ibu ibu. Sering kejadian pak Mohon maaf kadang-kadang Azal yang ditentukan Allah ini kan Tidak bisa kita terka. Pada suatu saat yang meninggal ada 3 orang Ada kejadian seperti itu Apalagi kalau di daerah bencana Lebih parah lagi Lebih parah lagi Gempa bumi di Padang Yang meninggal berapa orang, ratus orang Ya walaupun secara fikir Kalau darurat ada Pengecualian Tapi kalau di daerah kita nih meninggal sampai dua orang aja udah kebingungan kenapa apa, apa. karena ambil ini cuma satu satu dua duanya laki lagi ya kan yang lainnya eh ente aja kan ente anaknya saudaranya ente lebih berhak saya nggak bisa pak ada yang bilang takut lah segala macam alasannya tapi intinya apa intinya ketika kita mempelajari ini Tajwidul Ma'id ini selain untuk memotivasi diri kita untuk menyadarkan kita tentang tentang uh, pentingnya merenungkan kematian, kita juga uh, harus tahu bahwa ini kalau ada yang masih agak-agak muda sebetulnya lebih bagus. Kenapa? Karena uh, tujuannya adalah mempersiapkan diri. Kalau kalau nanti orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu mengandalkan tenaga orang lain. Karena kalau boleh jujur, Ibu-ibu, mohon maaf di saya tanya jujur Bu ya. Bukan ngarepin Ibu ah, kita cepat mati, bukan. Kalau boleh jujur, jangankan kita yang masih yang udah tua-tua, udah dewasa seperti ini. Anak-anak kita aja kalau mandi dimandiin sama tetangga mau enggak? Enggak Malu Apalagi kalau dia sudah tua Kayak kita nih Mungkin bahasanya kalau orang tua kita Yang sudah meninggal terbujur kaku Itu masih bisa ngomong Atau mungkin mereka ngomong Tapi kita gak bisa dengar Dia ngomong manggilin anak-anaknya semua Anak-anakku Tolong urus dinazah emak Jangan orang yang kalian suruh ngurus Emak malu Dulu kan kalian yang emak yang ngurusin, kalian mandi, emak yang mandiin. Kalian buang kotoran, emak yang cebokin, yang bersihin. Lah kok sekarang cuma sekali terakhir kali ini emak minta. Kok kalian malah nyuruh orang. Mungkin emak kita ngomong seperti itu. Ibu Ibu sekalian, ini saya tidak bermaksud untuk uh, apa namanya membangkitkan kesedihan kita, tapi memang realitanya seperti ini. Seandainya orang tua kita bisa masih bisa ngomong dan kita dengar, saya yakin itu yang dikatakan oleh orang tua kita. Betul, Bu. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga akan pernah bersabda, Iza mata ibnu Adam Ingkotau sairu amaluhu ilhamin salasin. Sodah kau tenjariah ilmu yang tapa waladun salasin jadu la Lahu. Ketika seseorang itu meninggal dunia, cuma tiga yang bisa diandalkan, yang masih bisa diharapkan dapat pahala terus menerus, yang tidak putus pahalanya sampai hari kiamat. Cedekah jariah yang berbentuk wakaf, ilmu yang diamalkan, diajarkan. Dan juga yang terakhir doa anak yang soleh. Bayangkan pak. Kalau yang ngurusin orang. Bisa jamin gak yang ngurus itu ikhlas? Ngurusin aja orang tua kita. Gak ada jaminan. Jangan-jangan dia mengharapkan sesuatu. Mengharapkan imbalan. Malah kadang-kadang kalau kita ngasihnya tidak sesuai dengan harapan. Yang ada jadi omoh. Omongan, Mudin, apa, Amil juga manusia. Nah, tapi kalau anaknya yang ngurusin bayangin, anaknya yang ngurusin, pasti saya yakin setiap sapuan, setiap siraman air, setiap kita membersihkan jenazah orang tua kita itu, yang muncul dari hati kita adalah doa, pasti. Pas nyiram, ya Allah ampuni dosa mak saya, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua saya, ya dulu dia sangat sayang banget sama saya. Coba tuh, didengar langsung sama Allah. Kata Allah, malaikat siapin jalan yang tenang. Mayat ini mayat istimewa. Dia. Yang menyelenggarakan jenazahnya Tidak ada orang lain Yang muter Yang gotong Yang membasuh Yang nyiram air Yang membersihkan kotoran-kotoran Semuanya ada anak-anaknya Luar biasa bu Apa yang mau kita harapkan dunia ini Mobil Tinggal Rumah yang gede Yang selama ini habis-habisan kita cari Tinggal Tidak ada yang bisa dibanggain itu cuma, cuma buat warisan anak-anak kita. Malah kalau anak-anak kita salah dididik, yang ada cuma buat rebutan bikin berantem. Kalau salah dididik, tapi kalau anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh. Ketika kita meninggal dunia, mereka baca yasin, duduk muter, ngurusin jenazah, gotong sampai ke pemakaman. Kata Allah, ini orang istimewa. Kerana telah berhasil mendidik dan meninggalkan anak-anak yang soleh dan soh, soleh. Amin ya robbal alamin. Nah, lanjut ya. Ketika tajhizul ma'id ini adalah, itu tadi yang kita katakan, yang hukumnya adalah fardhu kifayah. Jika dilaksanakan oleh sebagian maka sudah lepas kewajiban yang lain. Dan tajhizul ma'id cuma ada empat, ya. Cuma ada empat, biasa kita baca di fikih, memandikan, mengkapani, mensolatkan dan mengubur, menguburkan. Terus next. Nah, ini untuk masalah alat peralatan nanti langsung dipraktek, ya apa-apa aja yang eh, ininya. Nah, terus yang kedua ini masalah praktek memandikan nanti ya. ya, berarti kita langsung ke apa, ke memandikan. Tapi tadi saya bilang. Ketika gor goro-goro apa yang kita lakukan? Gak usah sibuk manggilin Pak Ustadz, Pak Mudin untuk membimbing. Justru anaknya yang diharapkan membimbing orang tuanya. Kadang anaknya panik ketika melihat orang tuanya sudah apa gor goro-goro. Malah ditinggal. Masya Allah. Padahal pada saat itu dia sangat butuh bimbingan orang-orang terdekatnya. Kena hanya orang-orang terdekatnya yang masih bisa dikenali. Apalagi anaknya yang paling dia sayang. Ini malah nyuruh orang. Ditinggal lagi. Pas giliran udah nyampe rumah orang tuanya udah. Tidak bernyawa. Masya Allah. Ini karena tiada ilmu ya. Makanya ketika gor-goroh, Jangan ditinggal itu. Maid. Siapapun itu. Kalau yang sudah balis, yang sudah berakal. Bisikan di telinganya Kalimat tauhid la ilaha illallah Kalau orang lain yang yang dhisikan itu secara emosi biasa aja. Karena dia enggak enggak punya beban, sedihnya sedihnya terbatas. Orang lain tapi kalau anaknya yang ngajarin tuh coba bayangin. Sambil mengucapkan la ilaha illallah, dalam hatinya pasti berdoa, ya Allah Mudahkan azal Orang tua saya ya Allah Mudahkan ya Allah Mudahkan Didengar sama Allah, Allah, Allah, Allah Alhamdulillah Orang tua kita mudah meninggal Pasti enggak bu? Pasti Kalau anak yang soleh Tidak sekedar ucapan yang dibutuhkan Oleh orang tua kita Tapi doa dari hati Di hati aja didengar sama Allah Kok kalau orang lain hanya sekedar itu Tapi kalau anak sendiri yang ngucapin Di telinga orang tuanya yang gorgoroh, Itu disertai dengan doa Mudahkan ya Allah Mudahkan ya Allah Jadikan orang tua saya Husnul khatimah ya Allah Itulah harta yang terbesar Yang ibu miliki dan harus ibu Siapkan dari saat ini Betul bu? Lanjut ya. Setelah menggoroh baru proses memandikan harus dicari tempat yang sepi. Terus yang memandikan tadi kalau memang anak-anaknya enggak bisa cari orang yang terpercaya, biasanya mudin-mudin ini udah ter apa? Amil-amil ini ada udah adalah orang pilihan yang sudah pasti orang terpercaya bisa menjaga uh, ait-ait yang mungkin ditemukan pada mayit itu. Tapi sekali lagi kalau anak sendiri atau keluarga dekat apalagi anak Kandung itu lebih Abdol bu, nggak mungkin dia mau mengumbar aib-aib orang tuanya, apalagi untuk membersihkan kotoran-kotorannya. Ke orang lain kan masih ada rasa jijik bu, bukan siapa-siapanya kok kita anak orang aja jijik, masih hidup nih anak orang, maaf BAB, orang tuanya kagak ada mau nyebokin, jangan kan nyebokin, ingusnya keluar aja, oga. Oh, Tapi kalau anak sendiri Anak sendiri sambil makan aja Buang ingus anaknya Enggak cuci tangan langsung makan lagi Loh, Anak sendiri gak masalah kan Sama orang tua kita juga Seperti itu Dengan penuh kasih sayang Dengan diiringi doa-doa dan sebagainya Tempat yang sepi Terus Kalau di tempat kita ini kadang-kadang Orang memandikan jadi tontonan Mohon maaf itu budaya yang salah Ya Budaya yang salah Ya harusnya ya. hanya orang-orang yang ditunjuk tadi aja tuh yang boleh, boleh masuk, masuk ke orang. wilayah pemandian tadi. kadang kesengaja, ibu satu RT semua pengen, eh hey, orangnya kayak apa sih? Hey, orangnya kayak apa? Kadang longok semua. Ada di sini gitu, bu. bu, bu, bu. Nah kalau tempat saya begitu, di sini pun bu. kali gitu, bu, bu. Enggak beda. <laughs> <tuh. tuh>. Ya. Kenapa? Yang ditakutkan nanti ada sesuatu yang tidak layak untuk dilihat kemudian nyebar. Ini kan jadi a. Makanya harus kalau memungkinkan di tempat tertutup. Kalau perlu di kamar, enggak apa-apa di kamar. Gak mesti pakai kain di luar rumah, enggak mesti itu. Cuman kan kalau di kamar mungkin buang akhirnya yang susah, tar berantakan lagi banjir rumahnya kan. Yang pasti cari tempat yang tertutup lah, maksudnya yang sepi di sini, yang tertutup. Taburi pewangiyan, ya. Taburi pewangiyan ini fungsinya adalah agar tidak bau. Tapi itu nanti prakteknya langsung ya. Kapan ditaburinya, ya pasti dipersihin dulu lah semuanya, kotoran-kotorannya diratakan. Nah, uh, baru ditaburi pewangiyan. Nah, ibu sekalian, diharam melihat auratnya sama aja dengan melihat aurat orang yang masih hidup. Makanya harus ditutupi kain. Nah, jadi orang yang membersihkan badan si mayat ini pun, kalau ketika membersihkan auratnya harus di bawah kain itu. Ya, nah, kalau masalah cara memandikannya sama aja dengan mandi wajib, sama dengan mandi wajib. Karena memang mandi memandikan mayat itu kan mandi termasuk salah satu mandi hadas besar. Kemarin ada pertanyaan begini, Pak. Kalau ada maut meninggal, ternyata malamnya dia lagi uh, hubungan dengan suaminya belum sempat belum sempat mandi gimana Pak? Apa dimandiin hadas besar dulu baru mandi mayit? Saya bilang yang mandi mayit itu mandi hadas besar. Jadi enggak perlu mandi dua kali. Karena sebab uh, mandi hadas besar itu ada enam yang terakhir itu adalah ma maut atau mati. Ya, jadi nggak perlu lagi, udah include di situ. Cuman yang jadi permasalahan, Pak, apakah setelah mandi diwudukan atau sebelum diwudukan? Nah, kalau saya bilang ya setelah mandi diwudukan lebih baik lah untuk me menyempurnakan, ya untuk menyempurnakan saja. Nah, ibu bapak sekalian, ini nanti praktek lah, terus next, ya mengkafani juga lebih bagus praktek. Uh, paling yang sering terjadi yang ditanya orang masalah azan di kuburan, gal macam itu mah yang saya bilang tadi. Perbedaan pendah pat. Tapi kalau saya jawabnya emang kalau ada dasarnya enggak? Ada hadisnya enggak? Ya kagak ada. Jama Rasul juga enggak pernah seperti itu. Enggak ada. Tapi kalau saya jawabnya sama aja dengan masalah tahlilan dan sebagainya. Mungkin para ulama kita membuat seperti itu untuk ngingetin orang yang masih hidup. Sebelum kalian seperti ini, dengar tuh seruan azan. Kalau saya jawabnya seperti itu. Jadi kita ambil baiknya aja. Jangan kita ambil buruknya. Wah itu kan bid'ah. Gak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Gak ada dasar hadis dan sebagainya. Ya tapi mohon maaf kalau di sini ada yang tidak sependapat Mohon maaf sekali lagi mohon maaf Ini hanya pendapat Kalau saya menjawabnya mungkin Para ustadz, para ulama kita Membiarkan hal itu terjadi Menjadi kebiasaan sampai saat ini Tujuannya adalah untuk mengingatkan Orang-orang yang masih hidup Bahasanya begini Sebelum kalian uh, Dimandikan, mandilah sebelum dimandikan Sholatlah sebelum disolat Ka. Ya lanjut ya. Ya ini nanti masalah ini juga nanti tinggal kita tanyakan aja kalau ada permasalahan bapak-bapak udah dapat diktat itu silahkan yang belum memahami dari diktat itu atau nanti kita diskusikan lah karena kita di sini juga bukan menguasai semua nggak saya yakin di sini banyak orang tua kami para ustad yang lebih memahami masalah pagi zilmaid ini ya ini juga bisa dibaca antara liang cempuri dan liang lahat ini hanya istilah kalau di tanah yang gampang longsor itu boleh lubangnya yang sempit itu tempat memasukkan mayatnya dibikin di tengah bukan di pinggir karena kalau di pinggir nanti longsor makanya namanya diistilahkan liang cempuri sedangkan liang lahat kebiasaan kita dibuat di pinggir itu doang Terus, ya kalau batas minimal yang penting ya tidak digali oleh dalamnya lubang kubur, yang penting tidak digali oleh binatang buas, tidak sampai baunya keluar itu sudah sudah sah. Tapi kalau batas maksimalnya ya ada yang bi, ada yang bilang se sedalam orang berdiri. Jadi orang berdiri, berdiri, berdiri itu segini ya, sedalam itu itu sempurnanya. Tapi ada yang bilang setinggi dada nah, Setinggi dada ya, Kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 meter ramanya. Eh 3 meter, udah panjang banget 1,5 sampai 2 meter Nah itu udah tergantung Kebiasaan masing-masing Kita nanti akan perbanyak di Traktek ya Bu ya. Nah nanti Ibu-Ibu Di sesi terakhir mungkin ada tanya jawab ya Atau mungkin ngasih pendapat Oh langsung Langsung sekarang Oh gitu, mau langsung? Ya silahkan, Pak. Baik Bapak Ibu, rasanya kita tidak uh, untuk tanya jawab nanti kita langsung ke praktek dan itu mungkin lebih ini ya lebih enak dan lebih paling mengerti gitu. Dan untuk pelaksanaan prakteknya nanti ada dua tim, tim Ibu-ibu dan tim Bapak-Bapak. Dan mengenai pelaksanaannya nanti dan untuk penerangannya nanti saya serahkan kepada tim dari Al-Arzhar Peduli Umat ya, Sebelumnya ada pengenalan terlebih dahulu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena waktunya memang sudah siang, untuk selanjutnya kami akan langsung saja memulai kita bagaimana tata cara praktek dari awal kita memandikan sampai menyiapkan perlengkapan yang harus kita siapkan pada saat kita nanti melaksanakan, memandikan, dan juga mengkafankan. Untuk selanjutnya kami perkenalkan apa-apa saja yang harus disiapkan di sini sudah kita siapkan, yaitu yang pertama adalah kain kapan. Di sini ukuran kain kapan kita ambil yang nomor 1, 1 meter 10 senti. Yang sebaiknya seperti itu, karena agak luas. Dan biasanya kita memakainya untuk perempuan ada yang 12 meter, eh 13 meter, untuk laki-laki 12 meter. Boleh juga wanita dan laki-laki sama 12 meter ukuran kain kapannya. Terus kita juga menyiapkan tikar pandan yang seukuran untuk membungkus tubuh jenazah agar nanti mempermudah untuk dibawa ketika hendak disolatkan atau hendak dimasukkan ke dalam keranda. Selanjutnya di sini juga ada kapas. Ini kita memakai ukuran 1 kilo. Bisa juga nanti kadang ada yang ukuran setengah kilo atau yang lainnya itu tidak menjadi suatu yang harus kita Uh, apa, uh, masalahkan bagaimana pada saat itu ada yang kita untuk memakai kapas ini selanjutnya ini air mawar kita biasa satu paket itu dua botol air mawar biasanya yang satu kita campurkan dengan air kapur barus untuk memandikan yang satunya kita bawa ke makam untuk disiramkan di atas makam yang selanjutnya kapur barus Yang sudah kita haluskan atau kamper Ini yang sudah dihaluskan Terus bubuk cendana Ini sabun mandi mereknya bisa yang lain Kebetulan ini Claudia Terus sampo Bisa juga sampo yang botolan Kalau memang adanya yang botolan Kebetulan kami menyiapkan yang saset Agar lebih praktis Terus bat untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di telinga, hidung, dan yang lain-lainnya. Terus minyak wangi, sarung tangan untuk menjaga keamanan. Bila memang kita tidak memandikan, kita menggunakan sarung ini di tangan kanan, tangan kiri kita menggunakan sarung tangan yang terbuat dari bahan kain kapan sendiri, yang kita jahit nanti seukuran tangan kita masuk. Karena kalau membersihkan itu atau kita menggunakan tangan kiri Dan masker untuk menutup mulut kita Untuk menjaga hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan Serta gunting untuk memotong kain-kain tersebut Sebelum kita memandikan jenazah Biasanya kita terlebih dahulu mengukur panjang jenazah Di sini sebelum memandikan Kita terlebih dahulu mengukur panjang jenazah Umumnya orang Indonesia maksimal 170, mungkin ada juga ini boneka ukurannya 2 meter. Kita ukur tinggi badan jenazah, setelah itu kita bisa menggunakan dengan tali rapia atau tali kain dari sobekan kain kapan, dari yang pinggirnya, nanti kita praktekkan untuk memotong yang pinggirnya. Setelah kita ukur, kita lebihkan setengah meter, untuk tali pocongnya yang atas maupun yang bawah. Jadi, kita setengah meter lebihkan untuk dibagi dua sisa yang atas dan yang bawah atau satu jengkal ya ukuran satu jengkal, kita lebihkan ke atas satu jengkal ke bawah, biasanya kita setengah meter. Karena nanti untuk mengikatnya kurang lebih 5 cm dan untuk sisaan ke atas ke bawahnya. Itu. Setelah kita mendapatkan ukuran dari jenazah tersebut dan lebihannya setengah meter, kita mulai Memotong kain kapan Biasanya kalau kita praktisnya Menggunakan tangan Seperti ini Biasanya 1 meter insyaallah ya. Kalau memang tidak yakin Boleh kita nanti mengukurnya dengan tali Yang tadi kita sudah gunakan Untuk mengukur jenazah tersebut Dengan ukuran yang Sudah dilepihkan setengah meter Ini kita mengambil tali dahulu, kita potong bagian sisi kanan dan kiri dari kain kapan tersebut karena ukurannya lebih tebal. Bila kita menggunakan yang di tengahnya itu biasanya agak berantakan karena nanti benang-benangnya akan terlihat, jadi agak merepotkan nanti ketika saat mengikat dan saat dibuka ketika hendak dimasukkan kali yang lahat itu dibuka kain ininya. Ini Bu ya. Dari sisi-sisinya kita ambil kurang lebih satu senti ya. Ini digunting sedikit kurang lebih satu jengkal kita sobek langsung ibu ya. tali tali ini nanti persiapannya adalah ketika kita untuk di alas tikar itu kita menggunakan tiga tali. Sebelum kita taruh tikar itu tiga tali di bawahnya untuk nanti mengikat tikar-tikar yang sudah kita gelar. Dan untuk mengikat kain kapannya atau di tubuh jenazah itu minimal lima atau menurut kebutuhan. Bisa 6, bisa 7. Jadi hitungan itu tidak perlu uh, kita uh, bahas atau diperdebatkan. Karena memang ada yang mungkin jenazahnya agak sedikit pendek. Ada juga yang mungkin yang lebih tinggi. Setelah kita siapkan tali-talinya, kita mulai memotong kain kafannya. Dengan ukuran kami biasanya menggunakan tangan Atau tali yang tadi sudah untuk mengukur Kita gunakan tali ini untuk mengukur Panjang dari kain sesuai dengan jenazah tadi Dan dilebihkan setengah meter Kita memotong dengan ukuran yang sudah sesuai Yaitu umumnya dua meter setengah Ini karena bonekanya dua meter Jadi kita memotongnya dua meter setengah Itu ada yang menggunakan ini untuk laki-laki 3 -laki, lembar, untuk perempuan 5 lembar. Tapi nanti ada tambahan lagi mungkin ada CD atau celana dalamnya atau tempas ya Bu ya. Dan juga nanti ada kerudung bagi wanita. Ini kita gunakan dengan ukuran yang sama 3 lembar, ini untuk laki-laki dan kalau perempuan itu 2 lembar ukuran yang sama nanti satu lembar ukurannya agak berkurang ya bu ya panjangnya kurang lebih 2 meter. Ini kita untuk praktek yang laki-laki ke bapak-bapak ya sekalian sini, ukuran yang sama 3 lembar. Kalau memang tidak memungkinkan bisa dasarnya dua lembar, yang satu lembar kita gunungkan untuk membuat bajunya, baju gamis. Ibu ya. Jadi tergantung kainnya. Kalau kainnya memadai, tiga lembar dengan ukuran yang sama, terus ditambah dengan kita memotong kembali ukuran dua meter sepanjang jenazah untuk bajunya. Baju itu laki-laki dan perempuan sama. Dua meter ya Ya ini untuk ukuran baju 2 meter. Dan ketika kita membuat baju itu ada eh, mungkin beda-beda ya Bu Hilafia. Ada yang bajunya mungkin hanya sebatas lutut, ada yang kita pakai juga sampai ke mata kaki. Itu ya, Bu ya. Kembali ke bahan lagi Bu. Kalau memang bahannya sedikit, kita harus melihat persediaan bahan ketika kita sedang menyelaraskan eh, penyelenggaraan jenazah seperti ini. Kalau ini kebetulan bahannya cukup, kita memakainya 2 meter seukuran panjang jenazah. Nanti kita akan membuat bajunya. Jadi ini cara yang kami biasa lakukan adalah setelah bahan yang 2 meter ini, yang 2, 3 meter ini, ini tidak perlu kita apa-apakan ya Bu ya. Cukup lembaran-lembaran tersebut saja. Nah yang untuk baju dilipat Bu kurang lebih satu jengkal. Ini untuk bagian belakang ya Bu ya. Yang satu jengkal ini nanti ditaruhnya bagian belakangnya. Dilipat. Untuk bagian belakang satu jengkal. Sisanya untuk bagian depan. Nanti kita lipat kembali ke arah dalam. Yaitu bagian yang terkecilnya. Lipat bagi sama, lipat tengah. Ya, seperti ini. Nanti dipotong. Untuk lehernya ya Bu ya. Kita modanya biasa saja. Yaitu memotong bagian tengahnya. Potongnya dari tengah ya Bu ya. Dari tengah kurang lebih 1 cm bisa atau 2 cm ya. Kita potong. Untuk ukuran masuk leher ya Bu ya. Potongnya ke arah dari atas ke bawah atau keluar ya Bu ya. Terus kita gunting tengahnya. Tengah yang bagian yang lebar untuk depan digunting. Agar nanti memudahkan ketika kita untuk memasukkan kepala jenazah tersebut. Jadi lubang yang tadi untuk lehernya. Yang guntingan berikutnya untuk kepala. Akhirnya seperti ini bu. Ini perancang mode dari LJG. Seperti itu. Ya bu ya. Seperti ini lubangnya bu ya. Nanti masuk enggak? Ya insya Allah kita atur sedemikian rupa. Sehingga ketika jenazah tersebut sudah siap Tinggal kita nanti masukkan nah, Sudah diperhatikan, masuk Mungkin potongan itu tergantung kebutuhan lagi bu ya Tidak dibatasi bisa satu jengkal atau satu setengah Tergantung kebutuhan Kan jenazah itu bermacam-macam Ada yang agak besar, ada yang kecil seperti itu Ya selanjutnya Kita sudah membuat baju Ini untuk laki-laki dan perempuan sama bajunya untuk laki-laki dan perempuan sama Terus kita tambahkan dengan Pempes ya bu ya Pempes itu ukurannya bisa setengah meter Hanya untuk menutupi aurotnya ya, bu, ya. Agar kita Jangan sampai nanti ketika hendak Mengkafankan Terlihat ya bu ya uh, Walaupun kita yang menyelenggarakan Kalau bisa tidak terlihat aurot Dari jenazah tersebut ini ukuran yang tadi setengah meter, terus dilipat kembali, lipat keluar sama tengah atau rata ibu ya. Cuma motongnya ini nanti beda bu. Kalau untuk pempes kita potongnya dari alah tengah keluar. berti bentuk lingkaran untuk taha ya, Bu ya. Ya potong sama tengah, nanti ditarik ke atas, terus kita sisakan kurang lebih satu jengkal. Itu relatif Ibu ya. Jangan oh diukur harus sesuai tidak lebih boleh, kurang sedikit boleh karena kita tidak tampakkan nanti itu hanya untuk menghargai jenazah. Ini buat ya nya Bu ya. Jadi model itu tidak harus seperti ukurannya lakukan seperti ini, tidak selagi itu memadai ya, Bu. Ini yang harus dipersiapkan. Dan kalau untuk perempuan ada tambahan untuk kerudung. Kerudung bisa saja kerudung segi empat yang kita biasa gunakan atau kita memakai tali dengan kolor Ibu ya. Jadi kita jahit dulu pinggir atasnya kurang lebih mungkin 1 cm. Nanti untuk kita memasukkan tali dari kain yang sudah ada ini tali-tali ini untuk kita buat semacam kerudungan yang sudah jadi atau kita memakai yang biasa tanpa harus kita jahit itu tidak berpengaruh ibu ya ukurannya uh, sesuai dengan kain kain ini 110 ya jadi jadi ukurannya sama nanti kita lipat untuk yang segi ini aja segi empat jadi yang biasa aja kainnya berapa nih samain aja jadi persegi. Biasanya kain itu kan 110 berarti 110 cm atau 105 ya 105 ya. Ukuran yang sama dengan lebar kain ya, Bu ya. Ya, intinya untuk menutupi kepala. Insyaallah ukuran tersebut 1 meter sudah memadai untuk dijadikan kerudung. Ini kain putih ini ada 3 macam, Ibu. Ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 kalau nomor satu ukurannya seperti ini 110 cm, yang nomor dua 100 cm, yang nomor tiganya 90 cm. warnanya pun sudah beda. Ada yang agak putihnya, agak seperti karpet ini. Jadi sebaiknya kita yang terbaik ya bu, karena terakhir waktu masih hidup mungkin lebih dari itu. Ya ini, nanti untuk kerudung kita yang tidak memakai jahitan, yaitu kita lipat seperti kita memakai kerudung segi empat Insya Allah ibu-ibu Maji Salim Paham, mungkin bapak-bapaknya Suka melihat ibu-ibunya memakai Kita uh, secara uh, Yang memakai yang termudah Kita laksanakan, tapi bagaimana Dijahit, boleh enggak, itu tidak ada Mungkin, oh haram, oh ini Tidak, jadi kembali pada saat itu Kalau memang situasinya Waktunya ada, ada jarum Ada benang, silahkan Yang mau dijahit kita lipat pinggirnya, kita jahit jelujur, kita masukkan tali. Itu harus ada waktu lagi ekstra, ibu, kurang lebih 10 menit mungkin ada waktu untuk melaksanakan itu. Jadi inilah, Bu yang disiapkan ketika kita hendak memandikan jenazah. Terus, kita mulai menggelarnya satu persatu. Biasanya kalau rumah yang luas, itu sudah ditentukan di mana nanti mau dikapaninya. Bagaimana kalau rumah yang sempit? Enggak apa-apa, kita di tempat lain dulu... Menggelar kain, kain kapannya, nanti kita lipat, tapi lipatnya harus jangan seperti melipat kain langsung aja kita harus melihat jangan sampai nanti berantakan, gitu ya. Ini kita mulai menggelar tikar terlebih eh, dahulu sebelumnya di bawahnya ada tiga tali. yang panjang talik yang untuk tikar panjangan ya, dua meter lah. Ini. Ini untuk tikar bisa tiga, bisa empat ibu ya. Itu hanya untuk agar nanti dibawanya mudah. Masalah hitungan kembali disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi ya untuk tikarnya. Sebelum digelar tikarnya, terlebih dahulu kita siapkan talinya untuk Mengikat tikar itu bisa? Ah, oh, yaudah. Tiga nggak apa-apa ya. Ini, ini hitungan ini relatif ibu ya, tergantung uh, kebutuhan. Jadi tiga sudah cukup tiga. Oh rasanya masih ada yang ini nih belum ini iketannya. Tambahkan lagi tidak apa-apa. Tapi umumnya ya tiga biasanya ibu ya, nggak apa-apa ibu ya. Karena tujuannya hanya untuk mengikat. Ya setelah kita gelar tikarnya, kita kembali siapkan tali untuk ikatan kain kafan. Biasanya minimal lima lebih, boleh, gak apa-apa Ibu ya. yang lebih besar biasanya bagian atas ibu ya setelah kepala itu bagian dada dan perut biasanya yang besar satu pinggul, tiga yang lebih besar untuk atas bawahnya bisa lebih pendek ukuran talinya untuk ikatan pocongnya atas bawah serta kakinya agak lebih kecil itu atau lebih pendek talinya itu insyaallah memadai jadi perhatikan itu bu ya, talinya itu harus bisa mengikat tubuh jenazah tersebut, jangan sampai nanti jenazahnya besar kita menyiapkan talinya, ukurannya untuk yang kecil atau yang kurus ya. Ya minimal lima. Kalau memang masih kurang nanti bisa ditambahkan, ya hitungan kembali tergantung kebutuhan. Terus kita mulai menggelar kain kafannya. Yang dasar tadi ukuran yang sama itu kita sudah memotong ukuran yang sama tiga lembar. Dan kalau untuk laki-laki ini, Bu, bisa tiga lembar ini kita gunakan untuk dasarnya. Semua tiga lembar. Tapi kalau perempuan, yang satu lembarnya bisa kita gunakan untuk kemben. Ya, Bu, ya. Ya, digelarnya. Ke kanan untuk pala, ya, Bu, yang bagian atasnya. Ke kiri untuk kakinya. Karena nanti yang sebelah sini lebih besar. Kalau agak nyarang ini, ini ambil arah Kembali lagi Kain kafan ini kita melihat jenazahnya Kalau jenazahnya besar Mungkin kita bisa tarik lebih keluar lagi Agar nanti mencukupi Menutupi seluruh tubuh jenazah Kalau jenazahnya memang Tidak terlalu besar Boleh kita biasa saja dengan menyilang yang seperti ini Jadi kembali Ke kebutuhannya Seperti itu Iya. Agak keluar lagi, jadi ah, boleh jadi kecilan, agak dikedalemin. Nah seperti itu. Bagian atasnya yang jelas, ibu ya yang harus posisinya di ini, yang terutama ditarik. Kalau bagian kaki biasanya standar, ibu ya, ya, insya Allah. Ya, ini lembar kedua, ini lembar ketiga. Nanti untuk laki-laki ah. ah. saja. ibu-ibu aja. Oh berarti kalau ini untuk ibu-ibu katanya bu ya, tapi nanti kalau bapak-bapak ini jumlah yang sama tiga, yang satunya ditaruh di tengah dulu. Jadi ditaruh di tengah kalau untuk bapak-bapak. Tapi kalau ibu-ibu, nanti ukurannya kita tidak sama dengan ini 2 meter sesuai dengan panjang jenazah. Ukurannya 2 meter. Nah, untuk kemben. Ya tergantung kebutuhan, Ibu ya. Kalau jenazahnya besar 2 meter, kalau memang langsing ya bisa 1,5. Gunanya untuk kemben, Ibu ya. Kain untuk kalau biasa di kampung itu habis dari kali ibu ya. Mandi atau yang lainnya bisa menggunakan seperti itu. Ya ini sudah kita potong. Ini kita uh, jadi arahnya melintang ibu ya. Uh, tidak sama dengan tadi. Arahnya kanan kiri ya. Untuk kembennya. di kepala sini peran kepala sedada aja tuh dan mungkin kepala di atas ini kita tahu ya Hmm, ya untuk kepala kita selalu lihat bu lebihannya ibu ya selalu kita melihat agar nanti ada sisa untuk uh, tali pengikatnya. Jadi setelah kepala ya kurang lebih dari atas satu satu jengkal dari kepala satu jengkal boleh kita lebihkan ibu dua jengkal setengah untuk kelebihan dari kain yang kita gelar terus baju yang tadi kita sudah buat iya laki-laki sama perempuan sama bajunya ini sudah kita gelar terus dilipat Bagian dalamnya, yang sisa bajunya itu. Ini. Dalam. Halo, Ini palak ya? Ini masalang lipatnya Bu dikembalikan lagi. Selagi nanti ketika jenazah kita sudah taruh, kita tinggal menariknya ke bawah seperti itu untuk mempermudah. Ya. Nah ini Bu persiapan persiapan yang kita laksanakan kerudung nanti bisa tadi harus ini juga dibawa ini nanti bisa menyusul kerudungnya. Ini CD-nya Bu atau pempas ya Bu ya? kita pasangkan di kemben, di atas kemben nih nah ngateng ngatengnya ya ini bu ya ini sudah kita siapkan nanti kita tambahkan dengan kita kerudung kerudung taruh saja di atasnya karena nanti dipakainya setelah kita selesai e, membungkus jenazah dengan kain-kain yang sudah disiapkan jadi kita siapkan saja di atasnya uh -uh. Urut yang tadi ibu ya Kita gelar untuk dasarnya Itu kain kafan dengan ukuran yang sama Sesuai yang tadi sudah kita uh, Contohkan Bisa saja menggunakannya Tiga lembar ya, ibu ya Tiga lembar untuk semua dasar Ditambahkan baju, kerudung, kemen Kalau memang kainnya memadai Tapi kalau tidak cukup dua lembar Yang satunya untuk kemen Terus baju, kerudung, itu yang hitungannya 5 Yang satunya ini tambahan Seperti itu ya Jadi dikembalikan kepada situasi dan kondisi Jadi tadi kain awal pertama Kita gelar yang pertama Dengan nyerong atau kita ambil Keluar dari bagian kepalanya Atau atasnya Terus yang kedua ditindih arah berlawanan Agar nanti bisa cukup Untuk menutupi tubuh jenazah tersebut Terus selanjutnya kita gelar Boleh baju dulu ini seperti tadi, seperti ini, terus kita taruh kemben untuk perempuan. Kalau laki-laki tidak ada kemben ya, laki-laki tidak memakai kemben. Ini hanya untuk perempuan saja. Dan kerudung juga hanya untuk perempuan. Laki-laki tiga lapis, boleh untuk dasarnya saja tiga lapis ditambah baju. Boleh dua lapis dasar, tiga baju. Tergantung bahannya yang memang sudah tersedia. Ya seperti ini bu ya, insya Allah ibu ya sudah kita lakukan nanti sebelum kita memandikan kita taruhkan kapas ya bu ya yang bagian bawah dari uh, jenazah tersebut mungkin terutama daerah leher sampai batas apa bu di sini pinggul ya bu ya kita gunakan kapas ini kapas yang kebetulan memang sudah kita gunakan atau kita sudah buka iya Ya. ya, gimana tadi? Nah. Nah. nah, sesuai dari apa? Sesuai permintaan keluarga memang biasanya ada itu apa namanya um. nah, kain ikrom. Itu bisa dibicarakan artinya gini. mau dipakai sebagai baju yang tadi saya buat itu, atau mau dipakai dasar gitu, nggak pakai kain putih. Atau kain putihnya, jadi dasarnya kain ikhram, kemudian dua lembar kain ikhram, kemudian nanti ditambahkan lagi kain putih, ini satunya enggak apa-apa. Jadi kalau itu lebih dibicarakan ya, mau dipakai yang digunting tadi atau dasar. Gitu. Ya. Itu bu ya penjelasannya yang biasa menyelenggarakan untuk laki-laki. Ini bu ya kapas ini nanti kita taruh di bagian bawah, bagian bawah tubuh jenazah terutama bagian belakang ya bu ya sampai ke pinggul. Karena nanti kan kalau yang bagian kakinya kita akan mengangkat ini terlebih dahulu, jadi tidak perlu pakai kapas dulu nanti. Seperti ini sudah cukup atau kita pakai kanan kiri dua lapis boleh dua lembar kalau memang kapasnya kebetulan persiapannya cukup, cukup. seperti itu. Insyaallah itu tidak ada tata cara yang dilarang atau uh, diharuskan jadi mungkin insyaallah sah-sah saja selagi itu kita tahu memang uh, kondisinya memang uh, baik ya bu ya. Ya mungkin insyaallah itu tidak menjadi suatu larangan atau hal. Uh, Oh hukumnya ini-ini tidak. Jadi diperbolehkan insya Allah. Tapi selama ini kita belum pernah menggunakan tempest ya bu ya. Kalau saya pribadi belum. Cukup dengan kain kafan ya bu ya. Tapi tidak ada larangan juga. Ya mungkin ini secara ini aja bu ya. Karena nanti kita akan praktek bukan di sini kita di sana. Ini seperti ini. Kapasnya ini digelar seukuran tubuh jenazah yang bagian bawahnya. Kita uh, menggunakan kapasnya. Bawanya nggak usah dulu, nanti diangkat. Ya, ini seperti ini bu ya. Ini cukup ya bu ya untuk uh, bagian bawah jenazah. Karena yang lainnya nanti bisa kita pada saat jenazah sudah ada di tempat. Kenapa? Insya Allah. Insya Allah. Terutama yang bagian anggota-anggota, uh, mungkin maaf, anggota sujudnya. Terus lubang-lubang dari mungkin yang lubang-lubang ada di bagian tubuh itu yang kita tutupi agar nanti kita menghindarkan dari fitnah. Itu saja. Ya Bu ya ini... bobok cendana. Haah uh ya -huh, bobok cendana. Ya. Yeah. Iya. Yeah. Jadi ini hanya sekedar Heeh. Uh -huh. Ini bu ya, ini anggap saja jenazah sudah dimandikan. Biar kita langsung ya bu ya. Ini sudah dimandikan. Biasanya ngangkat nanti laki-laki yang tenaganya lebih kuat, yang terutama dari keluarganya bu atau yang muhrimnya. Nanti kita pasang pas bagian kepala yang lubang tadi kita gunting itu ibu ya. Maaf, kayaknya sedikit bu. Salam, assalamualaikum. Kalau kebetulan jenazah itu mungkin kupunya panjang, perlu dipotong ingat tuh bu. Kukunya panjang dipotongin enggak katanya. Sebetulnya ada Ustaznya nih yang jawab nih ya. Tapi langsung saja mungkin. Kalau ketika sudah meninggal itu. Tidak boleh lagi sesuatu yang ada di tubuh itu di, dihilangkan. ya Misalnya kuku. Kalau bisa makanya kalau masih ini kita kan. An-nazapatu sinar iman. Jadi setiap kebersihan itu adalah iman. Jadi insya Allah ibu ya pak. Kalau kita yang sudah beriman insya Allah. Kita bersihkan ya bu ya gigi kita ya pak ya. Oke. Jadi cukup nanti kita bersihkan saja kotorannya. Kemudian kalau punya gigi palsu gimana? Nah tergantung. Kalau giginya memang sudah paten, tidak bisa dicopot, itu kita tidak perlu copot. Tapi kalau memang gigi itu masih bisa dicopot kan, suka ada yang bisa dicopot nanti dipasang, itu kita copot. Jadi kembali ke situasi dan kondisi intinya tidak boleh menyakiti mayat tersebut atau jenazah tersebut ya, gitu. Rambutnya rontok yang kita lihat saja ketika pelaksanaan memandikan, kita amankan. Nanti kita campur, uh, nanti kita bersihkan, kita campur ketika kita hendak nanti selesai memandikan. Kita lihat, kalau ada rambut yang rontok itu kita campur dengan rambut jenazah tersebut. Ya, kita bawa ibu ya, agar kita nanti uh, mungkin untuk kehati-hatian saja ibu ya. Intinya sesuatu yang sudah keluar dari tubuh ini sebetulnya sudah tidak ada ikatan lagi. Tetapi untuk hati-hatian seperti itu ya bu ya, seperti itu ya bu ya ini langsung ya bu ya nanti setelah kita letakkan dengan sesuai yang sudah di kita buat kita terutama yaitu tadi kemben spiral itu di dalam tidak perlu dikeluarkan, tidak perlu ya. yang di dalam itu tidak perlu dikeluarkan insyaallah itu uh, walau alam ya bu ya uh, kita kembalikan kepada Allah ya bu ya Gigi palsu yang bisa dicopot dicopot, yang sudah paten tidak perlu, tidak perlu sampai nanti menyakiti karena jenazah itu masih ada rasa. Nah, jangan sampai nanti dipaksa-paksa sampai di korek-korek pakai obeng atau yang lainnya tidak perlu, ya bu ya, pak ya, seperti itu. Ya langsung. Ini kita nanti CD atau tempas ya bu ya. Kita tetap keadaan tertutup. Mungkin kita mengangkatnya hanya sebatas keperluan kita untuk mengambil kain yang sudah disiapkan, yaitu tadi kita sudah membuat tempatnya di sini. Terus dari auratnya, kubul maupun duburnya kita tutup dengan kapas terlebih dahulu. Kapas-kapas kita tutup dengan mungkin agar nanti kita menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau bisa dilebihkan ya bagian auratnya, bagian kubul dan duburnya dilebihkan. Terutama bagi perempuan ya, perempuan dilebihkan. Ya ini pempasnya. Intinya menutupi aurat. Setelah itu ya. Terus yang kedua kembed. Tapi ini tetap ya, jenazah sudah ditutupi dengan kapas-kapas yang kita sudah taburi dengan bubuk cendana dan kapur barus kalau memang ada kapur barusnya ya uh -uh. Kalau laki-laki tadi nggak pakai kemben pak, setelah kampusnya dipakai terus baju. ambil yang arah berlawanannya kain yang kain tadi dari atas dari bawah kita ambil kita masukkan ke dalam bagian bawah ini udah nentu dulu gitu aja ya deh menting atas sebelah aja. Terus kain yang berikutnya dari arah kiri terus kita tarik. Belum nanti ini kepalanya kita tidak ikat dulu karena untuk merapikan yang bawah yang atas ditarik tapi kita belum mau tutup dulu ya nanti yang kita mulai mengikat dari bagian bawah dari bagian bawah Bisa, <susuk> Iya. Iya. <susuk> Allah, intinya tertutupi ya bu ya Tubuh jenazah tersebut Dan kita mengikatnya itu bu Tidak ikat mati, ikat simpul Karena nanti akan dibuka ya Ketika dimakamkan Akan dibuka tali-talinya Kita ikatnya samping sebelah kiri Jadi bagian bawah terlebih terdahulu yang diikat Nanti baru ke atas Karena biasanya setelah selesai ini ada keluarga yang mau melihat dan yang lainnya nanti setelah kita selesai pakai kerudung kita tidak tutup terlebih dahulu ikatnya ikat simpul agar nanti mudah ketika dibuka pas saat dimakamkan Mengingatnya di samping ini, Bu, nanti ketika dibuka kan jenazah dimiringkan ke kanan. Jadi kita e, lebih mudah nanti untuk membukanya. Jadi kalau untuk perempuan, tinggal ditambahkan kerudung ya bu ya. Kalau bapak-bapak sudah cukup dengan ini, nanti tinggal bagaimana keluarga langsung ditutup atau nanti ditunggu sebentar ketika hendak mau disolatkan, si bu ya. Ini sudah ini laki-laki seperti ini sudah cukup, bisa langsung ditutup. Tapi kalau perempuan kita tambahkan dengan kerudung. Di bawahnya kita kasih kapas lagi untuk kepalanya. Nah, telinganya kita tutup dengan kapas, hidungnya itu hanya untuk kita keamanan saja Bu ya untuk uh, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kita untuk wanita ini kita tambahkan kerudung, insyaallah yang biasa. Ibu mau tanya, Bu. Bapak bisa tanya ada ketentuannya enggak mayat itu harus kakinya kalau belum dikafani itu menghadap ke kiblat gitu, Waktu masih di rumah gitu. Kira-kira ada ketentuannya yang mesti begitu apa enggak? Ya, mungkin untuk lebih apa lebih bagus menjawabnya ustaznya aja, Pak ya. Nanti ini ya. Ini sudah karena ini untuk nanti praktek. Di atas bagian kepalanya Bu, kita selapis demi selapis kita rapikan. Intinya jangan terlalu kencang, jangan juga terlalu kendor, ibu ya, atau atau nanti kelihatannya jadi berantakan. Yang kita melihatnya nanti tidak enak ya Bu ya. Tidak sedap dipandang. Ya seperti itu. Kainnya ditarik kanan kiri. Kita selesupkan ke bawah. Ya ini Bu. Ya seperti ini bu ya. Nanti kita langsung ke praktek karena waktunya sudah siang. Nanti dibagi dua kelompok, mungkin bapak-bapak bisa uh, nanti bikin satu kelompok, ibu-ibu satu kelompok. Nanti saya yang mandu, bapak-bapak nanti dengan Pak Ujang. Mungkin di belakang di sana ya kita prakteknya, karena di sini kapas takut berantakan di sini. Ya uh, untuk ibu-ibu supaya lebih mengefektifkan waktu ibu-ibu prakteknya di belakang jadi setelah memandikan langsung praktek mengkavani di sini bapak-bapak jadi supaya bapak-bapak ada yang ngarahin bapak-bapak juga jadi ibu-ibu di sana lebih lebih melihat bagaimana cara memandikannya kemudian bagaimana cara mengkavannya. Kalau bapak-bapak, shalallahu sudah pernah untuk memandikan, tinggal memahami dan memang tinggal melaksanakan, nggak apa namanya memahami untuk mengkafaniya saja. Ya gitu aja bu ya. Dibagi dua kelompok untuk ibu-ibu juga dibagi dua kelompok nanti bu di sana, dibagi dua kelompok yang memandikan satu kelompok, yang satu kelompok lagi mengkafani. Jadi kalau memang satu kelompoknya sudah beres mengkafani, baru memandikan yang tadi memandikan mengkafani, gitu. Iya. Tetap ibu sana bisa mobile ke sana kemari. Karena kan kalau untuk mengkafani ibu sudah tadi sudah diajarkan bagaimana cara caranya, gitu ya. Nah, tinggal dipertanyakan saja. Ayo, gitu. ya takut waktu kita tidak cukup tadi pertanyaannya Bapak apakah ngikat ngikat tali ini ya Pak ya ketika mengkafani tadi apakah mesti dari bawah dulu ke atas gitu ya nah, sebenarnya tidak ada aturan Pak dan jumlahnya harus 5 harus 7 pun tidak ada aturan yang penting eh, ya supaya lebih rapi aja tidak terlalu tidak berantakan gitu tidak ada aturan tidak ada aturan, mesti berapa, dari mana ngikatnya tidak ada aturan Terus ketika di rumah eh, Apakah harus dihadapkan kiblat sebelum di liang lahat? Tidak usah, yang penting aturan di fiqih itu eh, Posisi kepala itu sebelah utara, jadi eh, Di sebelah kanan orang ketika menghadap kiblat Seperti posisi ketika disolatkan Nah jadi umpamanya nih Ada saudara kita yang meninggal dunia Uh, langsung posisinya dirubah seperti itu, ya. Kalau memungkinkan tempatnya, kalau memungkinkan tempatnya. Jadi langsung kiblat sebelah sana, berarti sebelah kanan orang menghadap kiblat. Ya seperti posisi ketika disolatkan, itu. Dan uh, ya yang paling penting juga segera dilepas pakaiannya. Soalnya takut keburu nanti badannya kaku, nanti akan sulit terpaksa di, digunting, ya. Apalagi kalau pakai-pakaian jeans itu kan susah guntingnya lagi kan. Makanya selain di setelah memang udah nggak ada setelahnya udah nggak ada dan, dan nadi-nya udah nggak ada, nah, langsung saja posisinya diroba ke kepala sebelah utara. Tapi nggak usah miring, nggak usah, nggak usah dimiringin. Nanti dimiringin malah nggak boleh seperti itu. <tuh>. Nanti dimiringinya waktu di Nah yang lahat doang Kalau di rumah mah hanya dirubah Posisi kepala sebelah utara Dan pakaian-pakaiannya Segera dibuka Kemudian ditutup dengan eh, Selendang atau kain yang bisa menutupi Seluruh badannya Tapi jangan yang terlalu transparan Soalnya nanti auratnya Malah terbuka Berbahaya Ya, Kalau yang mau transparan hanya Bagian muka itu pun Ya istilahnya karena ini kan bukan aurat ya Pak ya, bukan aurat. Ini untuk uh, orang yang melihat anak-anaknya supaya melepas uh, apa? Ini udah istilah karena udah melihat untuk yang terakhir kali. Kalau bagian badan malah kalau ibu-ibu, ya mohon maaf, tutupnya kalau perlu jangan cuma satu lapis bu. Namanya kain cuma satu lapis mohon maaf itu kadang-kadang masih terlihat auratnya. Jadi harus kalau perlu di double. Ya, Kalau perlu kasih kain sarung dulu Dalamnya baru ditutup Pakai kain yang panjang Ini untuk menjaga Supaya auratnya Tidak terbuka Mungkin itu pak Ini sambil menunggu persiapan ada lagi yang mau ditanyakan Iya silakan bu Oh Dibedakin pakai lipstik mah gak perlu Saya kira ya Gak perlu Ya malah Kalau dikasih wangi-wangian itu memang sunnah Dikasih wang-wanganian itu sunnah Emang diajarkan oleh Rasulullah Seperti kapur barus dan bidara dan sebagainya Tapi kalau dirias itu gak ada Tidak ada Aturan yang seperti itu Dan saya kira tidak perlulah ya. Yang penting dia bersih Malah nanti takutnya bedak yang dipakai Itu mengandung Najis itu yang jadi masalah ya. Makanya nah, lebih baik gak usah Lebih baik gak usah ya. Ada lagi pak silakan. Cukur kalau sudah meninggal gak usah lagi pak. Ya, ya. Apa adanya aja. Yang penting dibersihin. Seperti tadi juga. Kuku. Gak usah dipotong. Yang penting bisa dibersihin aja ya. di apa? apa? Dalamnya itu disampaikan air ke sana. Dibersihin. Dipake katembat atau apa. Ya, seperti mandi wajib juga. Diusahakan air sampai ke selah-selah kukunya itu. Karena kalau tidak rata berarti mandinya kurang sempurna. Itu aja. Iya pak? rukun aslinya gimana Pak? Heeh, nguburan. Iya. Heeh. Iya. Hah. Oh iya. Sebetulnya kalau hukum asalnya ya wajib ya tadwig ya, maksudnya tahapan-tahapannya ya. Mulai mensolatkan segala macam itu Iya cuman kalau ada pengecualian Mohon maaf ini ya Gak cuman itu pak umpamanya Kondisi maiznya udah gak memungkinkan Untuk kita sentuh Komanya tenggelam. Seminggu baru ketemu Ya jangankan dipegang Disiram aja itu udah rontok Gimana mau dipegang-pegang lagi Nah jadi itu sudah di luar ke Kemampuan kita Atau tanggung jawab kita Sebisanya saja pak Kondisional Heeh, ha -ha. ha -ha. hmm, boleh sentuh. Entuh itu. Iya, sama seperti tadi itu pengecualian namanya. Ha -ha, jadi jadi pengurusannya juga dimaksimalkan sebisanya. Upamanya cuma disiram, tanpa disentuh kan bisa. Heeh. Ha -ha. Jadi ya, memang itu udah pengecualian sama juga orang yang tadi kondisinya enggak utuh, gak tenggelam dan sebagainya, itu seperti itu. Cukup Pak ya? Mudah-mudahan uh, kita perdalam lagi di prakteknya.